Assalamualaikum Sudarlun, Berita Malam Medisi hari ini Jumat 26 Agustus 2016 dibacakan Ardian Syah dan Akhyar. Banjir masih kurung warga Aceh Barat. Di Abdia cuaca ekstrem robohkan pondok. Warga Bracan desak polisi tangkap maling kerbau. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom SLAMB BFM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 Sederlund, ratusan jiwa penduduk desa Karanghampa, Kecematan Arungan, Lambalik, Aceh Barat, hingga kini masih terkurung banjir. Akses jalan menuju desa itu terendam, bahkan bantuan darurat terpaksa disalurkan menggunakan perahu kecil. Dari Melaboh, Rizwan melaporkan, Banjir juga mengakibatkan penduduk dari dua desa lainnya mengungsi. Penduduk khawatir karena debit air semakin tinggi. Banjir juga menyebabkan akses jalan menuju Kuala B dari Melabuh dan jalan menuju kantor camat bubun terendam. Kisman Turangga, Koordinator Tim Rescue BPBD AC Barat mengatakan ada tiga desa yang masuk kategori cukup parah dilanda banjir dan mengharuskan warga mengungsi. Sementara itu, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi AC Barat mulai menyalurkan bantuan masa panik untuk lima kecamatan. Sideralun, badan jalan lintas provinsi tepatnya di Gampung Bom Lama, Kecamatan Ranto, Perla Aceh Timur, kini dalam kondisi terbelah. Selain rawan mencelakai pelintas, badan jalan juga terancam longsor ke sungai. Dari IDI, Seni Hendri melaporkan, Kesi Gampung Bom Lama, Moklesien, mengaku 3 bulan lalu sempat dibangun tanggul penahan jalan. Namun, sayangnya, kala itu tidak dilakukan perbaikan pada badan jalan. Moklisin mengaku bahwa kondisi ini diperparah dengan banyaknya truk bermuatan lebih yang melintas dan tidak adanya dry nozzle. Sementara Camateranto Perlak Samsul bahkan menyebut jalan tersebut sudah tidak layak dilintasi. Pihaknya pun berharap pemerintah Aceh melakukan perbaikan. Sederlund PT Nissan Motor Indonesia melalui merek Datsun kembali mengadakan Datsun Research Expedition kedua. Ekspedisi ini akan mengelilingi Indonesia sebagai bukti ketangguhan mobil Datsun Go Plus Panca. Dari Banda Aceh, Edi Fitriadi melaporkan, Tahun ini, Drey mengambil start di ujung paling barat Pulau Sumatera yakni kota Banda Aceh. Head of Marketing Datsun Indonesia, Christian Gandawinata, menyebutkan Drey kali ini akan lebih mengeksplor budaya dan karifan lokal Aceh. Peserta akan menyelami lebih dalam nilai budaya Aceh serta mengangkat sosok lokal inspiratif yang membanggakan Indonesia. Menurut Christian, pada DRI 2 ini, para inovator muda memiliki waktu lebih panjang untuk bercengkrama dengan masyarakat Aceh, khususnya wilayah terpencil. Kegiatan ini disebutnya sejalan dengan program pemerintah Aceh yang mempromosikan Aceh sebagai destinasi halal dunia. Cederlun hujan lebat disertai tingginya gelombang pasang yang melanda cebaran daya mengakibatkan sejumlah kerusakan. Selama dua hari, cuaca ekstrem ini mengakibatkan 4 pondok kafe di sepanjang pantai Jilbab, Kecematan Susuh, Ambruk, Terseret, Air Laut. Dari Blankpidi, Rahmat Saputra melaporkan, Warga menyebut bahwa pasang air laut meninggi dan puncaknya kamis jelang tengah malam gelombang menghantam pondok hingga Ambruk. Sejumlah upaya dilakukan warga untuk menghalau Salah satunya dengan menempatkan karung yang berisi pasir dan ban bekas Namun abrasi di kawasan itu tetap saja terjadi dan mengkhawatirkan Saat ini masih ada puluhan pondok lainnya yang juga terancam ambruk Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Baradaya Amirudin mengatakan Selain abrasi di kawasan pesisir pantai Jilbab Hujan deras juga mengakibatkan ambruknya jembatan kerung teku yang terseret air banjir Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Syederalun Kepala Dinasyarian Islam Kota Langsa Ibrahim Latif mengaku dipukuli oleh seorang warga saat ia bersilaturahmi dengan warga. Pelaku disebutnya adalah mantan anggota DPRKC Timur, Bernisial Jal, warga Gampung Anyar Kecamatan Langsa Baru. Dari Langsa, Zubir melaporkan, Menurut klaim Ibrahim Latif, Perlakuan itu diterimanya saat duduk bersama warga Seusai menjadi khatib Jumat di Masjid Babu Rahmah, Gampung Anyar. Ia tengah bercengkrama dengan warga, tokoh masyarakat dan gesik kemudian didatang ngijal Tanpa basa-basi pelaku disebutnya langsung melayangkan pukulan ke wajahnya hingga mengeluarkan kata-kata ancaman Peristiwa itu tidak berlangsung lama karena segera dilerai warga Ibrahim Latif mengaku akan membawa kasus ini kerana hukum jika pelaku tidak melakukan upaya damai atau permintaan maaf. Syederalun, warga di Kemukiman Beracan, Kecamatan Merdu, Pidijaya berharap kepolisian sektor merdu mampu menangkap maling ternak di kawasan itu. Warga mengeluh karena sejak dua bulan terakhir banyak ternak yang hilang diduga akibat aksi maling. Dari Merdu, Idris Ismail melaporkan. Dari catatan warga hingga kini sudah 9 kerbau yang hilang dicuri. Semua ternak tersebut hilang sebelum Hari Raya Idul Fitri lalu. Menurut penelusuran, ternak tersebut ditampung di kawasan perbukitan Lukpineng dan Sarahmane, Kecamatan Bandar II. Bahkan warga telah memiliki nama yang diduga mencuri dan menampung ternak tersebut. Sementara Kapol Saikmer II KPT Muhammad mengatakan pihaknya telah berupaya menangkap salah satu pelaku namun yang bersangkutan sering menghilang dari rumahnya. Untuk memudahkan penangkapan, polisi juga telah memasukkan identitas pelaku dalam list DPO. Sedaralun Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan video pernyataan mendiang Freddy Budiman mengerucutkan penelusuran tim gabungan pencari fakta pada seorang anggota polisi. Tito menjelaskan pernyataan terpidana narkotik yang sudah dieksekusi mati dalam video yang dia terima dari Menteri Hukum dan HAM itu bersifat normatif. CNN Indonesia melansir, Semula bahkan Tito mengatakan dalam video itu Freddy tidak menyebut nama-nama. Belakangan Kapolri mengatakan ada anggota polisi yang disinggung oleh Freddy. Tito mengatakan pernyataan itu belum cukup membuktikan bahwa memang benar ada aliran dana 90 miliar rupiah yang diberikan Freddy pada salah satu perwira Polri, sebagaimana diceritakan koordinator kontras Haris Azhar. Karena alasan itu Polri memutuskan tidak mempublikasikan video tersebut. Pernyataan ini bertentangan dengan Inspektur Pengawasan Umum Komjen Dwi Priyadno yang mengatakan akan membukanya kepada publik dan berjanji akan selalu terbuka. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permaiskian, Berita Malam, Medisi Jumat 26 Agustus 2016. Berita pagi Serambi FM bisa didengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat.